Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Selamat pagi peserta RMB. Rezeki itu ada 3 jenis. 1. Rezeki yang diberikan yaitu tidak meminta pun akan diberi. Jumlahnya terbatas seadanya. 2. Rezeki yang digantungkan yaitu kita harus meraihnya dengan ilmu kita. Jumlahnya sesuai dengan ilmu kita. 3. Rezeki yang dijanjikan yaitu rezeki karena amal kita antara lain sedekah biasanya bisa tidak terduga. Dari ketiga jenis rezeki di atas yang terbesar adalah rezeki jenis ketiga.